Mitra bisnis, Wakil Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo mengatakan, penyakit kronis birokrasi akibat perilaku buruk birokrat sudah seperti penyakit kanker Stadium 4, yang sangat sulit disembuhkan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi Eros Jarod. Pak Eros, apa komentar Anda tentang pernyataan tersebut? Sebetulnya kan berawalnya begini ya, pada saat kita melakukan reformasi... sebetulnya pada saat itu kalau kita mau ya, pasti bisa permasalahannya dulu memang ada istilah domino efek ya, jadi memang banyak orang-orang yang disitu memang sudah terlibat begitu jauh pada terhadap hal-hal yang merugikan negeri ini ya, m a s o r baru gitu kan kemudian mereka juga meleburkan diri ke barisan yang namanya reformasi sehingga yang namanya reformasi sebetulnya nggak ada reformasi karena dipenuhi orang-orang seperti itu juga nah, kebiasaan ini dipertahankan, ditambah lagi dengan pilihan-pilihan, sisi -pilihan, Sistem yang diberlakukan, ya, memberi kelonggaran segitu banyak. Contohnya APBN kita saja dari dulunya cuma tiga ratusan, sekarang s udah seribu tiga ratusan triliun kan s e t a h u n y a Jadi anda bayangkan tuh kelonggaran korupsinya sebegitu banyak ya, sebegitu sehingga dengan APBN aja yang dialokasikan untuk para berangkat menikmati duit itu kan s e t e n a h lima puluh tiga persen, ya kan, lima puluhan persen lah ke atas itu.、Ya. Jadi kan luar biasa kan kesempatannya. Emang sistemnya sini yang membuat mereka tuh korup. Dan juga mental-mental orde baruis gitu ya, ya kaum reformis y a memang belum melembaga di diri mereka, sehingga kejadian seperti ini ya bukan sejumlah empat lagi, udah tinggal tunggu matinya gitu. Lalu menurut bapak seperti apa langkah pembenahan untuk mereformasi birokrasi kita? Ya dari atasnya aja berantas. Kalau saya melihat. sudah nggak ada pilihan lain ya, kecuali memang diadakan reformasi total bisa saja, kita mulai t e r p i k i r lagi percepatan pemilu, bisa saja kan bisa juga melalui pemilu, bisa juga walaupun saya sanksi gitu kan kalau memang, kalau pemilu itu kan hanya untuk melegitimasi kebobrokan ini yang dipertahankan gitu kan, ya kalau cuma begitu-begitu aja ya akhir, akhirnya harus kita melihat bahwa pemilu itu hanya sebuah sistem yang diterapkan untuk mempertahankan kebobrokan ini gitu permasalahannya kembali lagi masalah-masalah Pemahaman kebangsaan ini ya Terakan kebangsaan ini Emang harus ada gitu k Artinya n a Kayak pemimpin kita juga Gak pada jelas kok Contohnya Mereka aja yang Begitu katanya Memahami Pancasila Gak ngerti juga Buktinya mereka Mencanangan k 4 pilar itu kan 4 pilar a p ini kan Keblinger nih Penyesatan yang luar biasa Masa Pancasila Dibilang pilar Gak-gak aja Itu kan dasar Dari segala dasar Dari situ saya juga kelihatan Bahwa memang udah kacau nih Reformasi Itu tidak pernah terjadi Karena mental dan pikirannya Masih sangat orde baru n i ミキアン politici エロス・ジャロット、サイア・ウェンディ・レム。